Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan asuransi. Baik. Billahi tentunya di sini banyak pembahasan terkait dengan asuransi. Namun secara umum Ya. Asuransi asuransi yang sifatnya adalah seperti asuransi kesehatan Atau asuransi jiwa Atau asuransi pendidikan dan seterusnya Kebanyakan asuransi-asuransi ini adalah ya Dibangun di atas asas yang tidak benar ya. Taib Yakni Terkandung di dalamnya Seperti unsur Al-Qimar al al Judi ya. mana seorang Memberikan sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang apa, yang banyak asuransi pendidikan karena takut anak-anaknya itu nanti masa depannya pendidikannya terhenti di tengah jalan, taib maka setiap hari atau setiap bulan memberikan premi seratus ribu atau yang yang disepakati dalam perjanjian kalau di tengah jalan mati Maka akan diberikan secara apa? Penuh, ya atau tidak? Asuransi senilai misalnya 100 juta Baru bayar 10 juta mati ya. Dia dapat berapa? 100 juta ya. Wabilah itu ya. Atas dasar apa dia mengambil 90 juta itu? Hak siapa? Ya. Hak siapa itu? Nah. Ya. nah. Juga mesti akan ada Pihak-pihak yang dirugikan ya. Ada asuransi yang bangkrut Kenapa bisa bangkrut? Karena semuanya mengajukan Apa? Klaim kan Dan itu semua pakai uang siapa ya. Ya. Sehingga ma'asir al-muslimin Rahiman rahimah kumullah, Asuransi yang dibangun di atas ini semuanya Adalah tidak diperbolehkan dan kita berusaha untuk menghindarkan diri dan tidak ikut ke dalamnya, tidak boleh. Kecuali dalam hal-hal yang kita tidak bisa lari darinya. Ya. Mengurusi apa namanya, eh, apa ya, BPKP atau SIM harus ada, apa namanya. Otomatis sudah masuk di situ ya sudah. Bagaimana lagi, ya. beli tiket, ya sudah masuk apa namanya asuransinya sudah. Ini di luar apa namanya kemampuan kita. Nampaknya kalau kita tidak terpaksa seperti ini ya, maka bertawakallah kepada Allah Azza wajalla minta tolong kepada Allah Azza wajalla sungguh Allah Azza wajalla akan berikan jalan apa keluar dengan izin ya Azza wajalla baik afan ada pertanyaan di sini Bagaimana cara agar kita selaku orang tua bisa menumbuhkan semangat kepada anak-anak kita di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim? Bagaimana cara agar kita selaku orang tua bisa menumbuhkan semangat kepada anak-anak kita di dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim? Yang pertama, ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah. Dan itulah doa-doanya kaum mukminin Ibadur Rahman. Berdoa kepada Allah agar anak-anaknya menjadi penyejuk apa? Mata. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Wahai Rabb kami anugerahkan kepada kami. Istri-istri kami, pasangan-pasangan hidup kami, dan anak-anak kami, durriyah kami, kurrota ayun. Penyejuk mata. Ya. Doa pada Allah Azza Wajalla. Ini sebab, di antara sebab yang harus ditempuh. Sanian yang kedua, dan ini tidak boleh diremehkan adalah memberikan kuduah hasanah. Memberikan contoh yang apa? Baik. Kalau kita sebagai orang tua ingin Anak-anak kita rajin baca Quran Menghafalkan Al-Quran, ya kita sebagai orang tua Mari berikan apa? Contoh Anak-anak ya. bangun Lihat tuh, oh, Abi lagi baca Quran Bangun nih, eh, umi Juga lagi baca apa? Quran Wabilahi tofi Sehingga kudwa hassanah ini Toladan yang baik ini ya Memberikan asar Pengaruh yang besar Kepada apa? Anak-anak Ya Mengaruh yang besar kepada anak-anak Anas bin Malik R.A. Menjadi pembantu Nabi Alihi Salatu Wasallam selama 10 tahun Apa kata Anas bin Malik Selama saya hidup bersama Nabi ya, Tidak pernah mendengarkan Ucapan-ucapan Nabi Alihi Salatu Wasallam Yang kasar ya, yang, yang tidak baik, yang keras Tidak pernah Tidak pernah Nabi mengatakan Ya Anas kenapa kamu melakukan seperti ini Kenapa kamu tidak melakukan seperti itu Ya ni kata-kata yang keluar dari Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam betul-betul masuk ke dalam apa? hatinya Anas bin Malik. Diperhatikan baik-baik, namanya anak seperti itu. Ya. Baik. le motso Quran, malah motso Quran Kan repotnya kan. Bapaknya enak-enak baca Koran Majalah Ya, ya kalau masjalanya majalah syariah, ya kalau bukan. Ya. Ayo le motso Quran sehari-hari enggak kelihatan bapaknya baca Koran adanya hanya duduk medang kopi sambil ngobrol ngalor-ngitul, ya anak tidak akan apa, ya mendengar baik, beri contoh yang baik, tola yang baik, kemudian juga maasirul muslimin rohiman rohimakumullah yang ketiga barangkali dan banyak hal yang bisa apa namanya kita lakukan, namun diantaranya adalah tiga ini, tadi beri motivasi mereka itu, beri motivasi, sebagaimana Nabi ali shallallahu alaihi wasallam diantara syarat pendidikan beliau adalah memberi motivasi, terhit Eh, terghib, ya. motivasi diberi motivasi tentang pahala yang besar bagi ahlul quran, orang yang menghafalkan al quran sambil diingatkan sambil dibimbing, sambil diperintahkan dan dendaknya orang tua, jangan membebani pada anaknya dengan beban yang mereka tidak ada, mampu jangan, karena ini akan menjadikan dia lari ya yeah. bashiru yeah. Walatunafiru Yassiru walatu'assiru Permudah ya. Jangan persusah ya. Buat anak-anak kita senang Jangan kemudian membuat mereka lari Kamu harus hafal hari ini lima halaman Lu bapak Berapa kuat menghafalkan Bapak siangmu sudah tua Ya jangan seperti itu ya. Kita ini tidak mampu karena sudah tua Anak-anak kita juga belum mampu karena mungkin masih apa? Ya, Kecil ya, podok-podok pak Jangan ya. seperti itu jangan dia apa, paksa ya dia mampunya hanya satu ayat ha nah, satu ayat terus akal itu kal jasad akal itu seperti jasad ya. kalau dilatih insyaallah akan semakin apa kuat yakwa yakwa ya. wallahu a'lam bishowab maashirullahi khoi rahimahun rahimakumullah ada pertanyaan berikutnya apakah termasuk dari rukun sholat ketika seorang membaca doa berlindung dari empat perkara Adab Jahannam, kubur, kematian, iaitulah yani fitnah kematian, kehidupan dan juga dzal. Namjaazakallahirohman wa anta jazakallahirohman. Taib. Ini bukan termasuk rukun, bukan termasuk dari apa? Rukun. Tetapi termasuk dari ya sunnah muak gadah, sunnah yang muak gadah yang ditekankan untuk di dibacat. Taib. Ya. Asyihalalbani As rahimahullah seingat saya memberikan sebuah judul dalam kita sifat salat nabi wujubuhu kewajibannya tetapi Allahu alamin salat ini min sunani as-salat termasuk dari sunnah sunnah salat yang muakkadah yang sangat ditekankan Allahumma ini a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal Afan Ustaz Ana pernah mendengar Jika kita membaca Al-Quran secara loncat-loncat Atau tidak meneruskan Atau melanjutkan batasan terakhir Yang kita baca sebelumnya Itu akan menyebabkan kita pikun Pada saat usia kita sudah tua Apakah pernyataan Itu betul Naam Wabilahi Taufiq Taib Tidak benar yang seperti ini Harus ada dalil Ya Orang beramal, beribadah kok kemudian menjadi apa? Pikun baik, ya. Tidak ya. Terkadang subhanallah Hati ini sedang sedih ya. Ingin membaca Surat Yusuf, dibaca surat Yusuf Karena be beban kita yang berat ya kan? ya. Baru selesai surat Al-Baqarah Ingin baca surat apa? Yusuf, boleh atau tidak? Ya. ya boleh Berarti kan tidak melanjutkan apa yang kita terakhir apa? Ya, Baca Ya Karena kita ingin membaca kisahnya Nabi Yusuf ya, Bagaimana beratnya ujian yang menimpa Nabi Yusuf Sejak kecil ya, Bukan ketika sudah dewasa Sejak kecil sudah harus berpisah dengan siapa? Orang tuanya Dan musibah yang didapatkan ini sudah tanggung-tanggung ya, Mengancam jiwa dan nyawanya Dimasukkan ke dalam sumur ya, Kalau bukan karena Allah azza wa jala, Sudah mati Nabi Yusuf ya, Ujian tidak berhenti Sampai di situ, sampai kemudian, ya setelah beliau menjadi agar ya, orang yang beradab pun juga terus ada ujian. Ya, jadi kita kepingin membaca kisah itu. Mak ya, kita baca kisah tadi untuk diambil ibrah, untuk menghibur kita. Wallahu ya. taala alam bishawat nabi kun ali salatu aslam pernah solat tidak urut. Ya, seperti dalam musaf yang kita lihat saat ini. Ya, beliau membaca rokaat atau dalam salah satu sholat malam setelah membaca al-fatihah membaca surat apa ya, al-baqarah setelah selesai al-baqarah beliau membaca surat apa ya, an-nisa setelah selesai surat an-nisa beliau membaca surat apa ali imron ya. tayyib wabillahi taufik tetapi ketika seorang membaca al-quran dengan urut dengan makna menyelesaikan al-quran menghaturkan al-quran maka ini tentunya ya juga perkara yang apa namanya ya kita upayakan adapun kemudian mengatakan kalau kita tidak melanjutkan apa yang kita berhenti padanya, kemudian menjadi pikun, maka yang seperti ini apa namanya tidak benar? Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Amin. Ikhwatul Kiram, rahimani wa rahimakum susah-susah semua soalnya. Subhanallah. Baik. Semoga ada jawaban yang bisa kita dapatkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Nah, ada pertanyaan di sini bagaimana hukum menyimpan uang di bank? Baik, ini soal yang terakhir, Nah. Saya balik bertanya untuk apa dan kenapa Anda menyimpan uang di bank? Nah, ini pertanyaan balik ini. Kenapa anda menyimpan uang di bank? Kenapa? Nah, ya. Tapi uang saya banyak, ustadz satu miliar. Ah, iya maklul masuk akal. Ya. ya ini kalau disimpan di rumah barangkali ya ada kekhawatiran, ya, ya, Mengkhawatirkan takut. Ya. Tapi uangnya itu berapa? Dua ratus ribu. Oh, nah, disimpan di bank. Untuk apa disimpan di bank itu? Ya. Tapi uang kalau dimasukkan di bank akan diputer oleh bank oleh diputar oleh bank, ya sehingga bermanfaat bagi mereka. E, sebagian masyarakat ditanya tentang masalah ini, maka dijawab seandainya kamu bisa menyewa perangkas di bank, ya jadi kamu hanya membayar apa namanya, ya sewa perangkas. Lakukanlah itu, karena dengan itu apa yang kita simpan di sana apakah berupa emas atau berupa apa namanya uang sudah tersimpan. Dan tidak bisa digunakan oleh siapa? Pihak? pihak Siapa? Kalau ini bisa dilakukan, masya Allah, hamdulillah. Ya. Jika tidak bisa, tidak ada layanan itu. Dan karena memang dikhawatirkan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang besar terkait dengan keamanan, ya, maka apa namanya? Se Seharusnya seorang bertakwa dalam hal ini, ya, dia berusaha untuk memisahkan mana yang uang dia dan mana yang apa? Yang riba. Ya. Tolong. Terkadang seorang melakukan transaksi jual beli ya, yang harus dia transfer dalam waktu yang sangat apa atau tempat yang yang jauh tidak mungkin dia bawa karena faktor keamanan. Maka yang seperti ini, wallahu a'lam semoga apa namanya eh, perkara yang tidak yang dimaafkan semoga. Tapi hendaknya seorang berusaha untuk membersihkan dirinya dari apa? Riba, dari riba. Ya, dari riba. Ya. Wallahu a'lam biswasam. Dan upayakan langkah yang pertama ini. Ya agar dia lebih selamat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bermanfaat. Wassalamu'alaikum wassalamu wa wa warahmatullahi wabarakatuh.